Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, yuhibbu rabbuna 'azza wa jalal. Assalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala nahhihi bi isan ila yawmil wab'th. Wa ba wa alhamdulillah kita panjel, kan, panjel, syukur kepada Allah atas segala nikmat dan kaluni, Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. kesehatan para ulama seperti Syekh Syidditi warga ilmu dan keberkahan ilmu itu seringkali hadir sesuai dengan upaya dan kesungguhan kita. Dan kesulitan yang kita rasakan semakin susah kita mendapatkan ilmu biasanya semakin berkah tuh ilmu. Jadi e, suasana kayak kemarin tuh memang e, kita butuhkan tanpa rencana ya sehingga kita tuh merasakan susah banget sih. Nah dengan susah itu biasanya Allah bukakan keberkahan ilmu. Jadi selalu berpikir bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu. Hadirin yang berbahagia. Saya jadi teringat sebuah ucapan dari Hudzaifah bin Yaman dan ketika saya sampaikan ucapan Hudzaifah bin Yaman itu ditambahin lagi sama satu satu bizah satu bizah kasih faedah juga yang masyaallah. Dan ini pelajaran berharga banget buat kita karena ini pelajaran kehidupan dari Hudzaifah bin Yaman. dan sebenarnya masuk ke poin kita sih tapi nanti aja kita sambungkan nanti ya. Jadi huruf ef Benjamin sebagaimana yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam kitabnya uh, Nafrul itu mengatakan sebuah sunatullah yang berbunyi innallaha laa yakhluqu syai'an illaa shaghiran tsumma yakhbur Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali diawali dari kecil, kecil, tumbuh lalu menjadi Jadi kecil, kecil, kecil tumbuh lalu menjadi besar. Jadi semuanya itu mulai dari kecil, hadirin. Semuanya itu mulai dari kecil. Gak boleh kita mulai sesuatu dari hal besar, karena itu bertentangan dengan sunnatullah bertentangan dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua harus ada proses, semua harus ada proses makanya uh, ada yang ingat Allah menciptakan alam semesta berapa menit ya hadirin ada yang ingat nggak uh, langit dan bumi lah yang lebih tepat enam hari ustad terima kasih oh, wah langsung diwakili pak Ahmad ya ya 6 hari ya 6 hari setan setan ayam Lalu Allah bersemayam di atas ars Dan ulama mengatakan Apa susahnya bagi Allah Menciptakan dalam satu hari Apa susahnya bagi Allah Menciptakan dalam satu detik Tapi Allah enggak mau Sebagai edukasi kepada kita semua Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan kita semua bahwa semua hal harus berjalan sesuai dengan proses harus ada proses nggak boleh ada shortcut nggak boleh loncat semua harus pelan-pelan itu oleh dikatakan salah satu sahabat nabi salam putih Fabin Yaman Allah itu menciptakan segala sesuatu mulai dari kecil lalu berkembang tumbuh dan menjadi besar tumbuh menjadi besar. Saya yang apa kayaknya e, udah banyak kelebihan begini juga dari kecil. Gitu. Pak Ahmad dari kecil, Pak Mirza dari kecil, Pak Rafli dari kecil, Pak Irfan dari kecil, Pak Isa dari kecil. Semua dari kecil tuh. itu itu senatural. Jadi dalam hidup jangan melakukan hal besar sebelum kita mulai dari Begitu juga dengan ngaji hadirin Begitu juga dengan belajar Menuntut ilmu Makanya kan Antum bukan hanya disuruh belajar Tapi antum disuruh belajar dengan metode Allah Itu bukan hanya disuruh menuntut ilmu Tapi disuruh menuntut ilmu dengan metode Allah Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 7-9 walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum silakan tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya alkitab hikmah dan kenabian lalu dia berkata kepada manusia hendaklah kamu menjadi penyembah penyembahku bukan penyembah Allah akan tetapi dia berkata hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Iya, terima kasih Jazalah. Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal-kitaba wima Maka jadilah kalian orang-orang rabbani karena kalian senantiasa mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi jadilah orang-orang rabbani karena kalian terus selalu mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an. Jadi karena kalian selalu mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an, kalian harus jadi orang robani. Gitu. Orang robani itu enggak kasih. Kita tahu dalam hadis Bukhari, riwayat Bukhari. Alladhi yurbi an-nas ilmi kubar. Itu orang-orang yang mendidik manusia mulai dari hal-hal kecil ke <taham>, sampai hal-hal besar. Sampai hal-hal besar Dan hal kecil ini tata orang-orang bukan hal-hal sepele Tapi dia merupakan pondasi Kenapa dibilang kecil? Karena mudah dipahami Tauhid kan mudah dipahami hadirin La ilaha illallah itu mudah dipahami Konsep iman itu sangat mudah dipahami Justru yang susah kan faro'il Politik itu ribet dakwah Itu pelik Ekonomi itu pelik, tapi hal-hal basic itu mudah untuk dipahami. Karena nggak mungkin Allah kas wajibkan kita bertauhid, sedangkan kalau itu susah, eh, sukar dipahami, terus gimana dengan orang, -orang awam yang nggak berpendidikan tinggi. Jadi kita kembali, karena jadi karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, senantiasa mengajarkan dan mempelajari Al-Quran, Mengajarkan atau mempelajari Al-Quran Maka bapak-bapak ibu sekalian Harus jadi orang-orang Yaitu yang mendidik manusia Dari hal-hal kecil Sebelum hal-hal besar Dan begitu juga Kehidupan antum harus jadi orang-orang Selalu mulai dari kecil sebelum besar Itu kan bani Kau Mulai dari kecil sebelum besar Mulai dari kecil, mau bisnis mulai dari modal kecil Mau Uh, bicara tentang uh, perubahan mulai dari hal-hal kecil itulah alasannya kenapa uh, para ulama memberikan catatan kepada saudara-saudara kita uh, yang ya uh, pak ulama sangat merespon dan sangat mengapresiasi niat baik mereka. Mereka baik-baik insya Allah. Banyak dari mereka tulus-tulus. Tapi bukan begitu caranya. gitu loh. Caranya itu mulai dari hal-hal kecil. Gak mungkin Anda menjadikan sebuah negara menegakkan hukum Allah kalau keluarga Anda sendiri gak menegakkan hukum Allah. Dan hukum yang pertama kali adalah tawhidullah. Lalu tetangga Anda menegakkan hukum Allah. Lalu RT Anda dari RT ke RW, dari RW ke kelurahan, dari ke kelurahan ke kecamatan, begitu mulai dari hal-hal kecil. Nah, itu yang saya uh, sangat uh, me sangat mengena kemarin ya. Mereka mulai dari hal kecil. M mereka mulai dari basic ba dari semuanya dari dari apa yang mereka ajarkan, mereka mengajarkan iman, mereka mengajarkan akidah terus dari jumlah murid mereka mulai dari belasan murid aja yo gitu, tidak hanya belasan murid tapi mereka benar-benar komit untuk nyata, terus juga dari fasilitas sangat minim gitu tapi begitulah begitulah sunatullah itu berjalan adik, semua harus dari kecil, nggak ya, bisa langsung besar. atau tafsir kedua dari surat Ali Imran 79 itu sebagian orang menafsirkan gini. Jadilah kalian orang Rabbani ketika Kalian mengajarkan Dan mempelajari Al-Quran Jadi Bima itu ditafsirkan ketika Adapun makna yang pertama Karena Sebab Jadi Al-Quran Kalian mengajarkan eh, Pak Ahmad Mengajarkan Pak Farid Dan semua kita Semua harus back to basic Mulai dari hal kecil Mulai dari skop yang paling kecil, mulai dari angka yang paling kecil, sebelum kita bicara hal-hal besar. Semua mulai dari hal-hal yang dasar. Itu yang harus kita capkan. Begitu juga dengan para penuntut ilmu. Gitu loh. Misalnya sebelum kita bicara jadi aktivis dakwah, kita harus jadi penuntut ilmu dulu. gitu kan? Makanya itu kan yang dinasihati oleh orang uh, guru kita, misalnya salat azzafi to apabila Allah Jadi, ngaji ngaji kita kan anak-anak Karena memang itulah sunatullahnya. Semuanya harus demikian dan kita didik anak-anak kita mulai dari hal-hal dasar hal-hal kecil. Jelas ini hadirin sekalian? Ya? ya jelas insyaallah. Iya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah su apa ayat Allah kauniyah. Jadi yang, yang sedang kita bahas ini adalah ayat Allah kauniyah. Jadi ayat-ayat Allah atau konsep Allah yang berjalan di atas permukaan bumi. Coba deh kita buka surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat 164. enam empat Allah ala muminin idbafah fihi rasul min anfusihim yatul aleyhim ayatih wajazkihim wajulimuhum alkitab walhikma wa inka no muqabbulu nafilaladimu. Siapa yang bisa baca? Pak Isa, teman baca Pak Isa. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang orang beriman ketika yang mengirim kepada mereka seorang rasul dari dalaman mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mencucikan mereka serta mengajarkan kepada mereka alkitab dan ikhlas dan sesungguhnya mereka adalah sebelumnya benar-benar dalam kesatuan yang nyata. Ya, demang asli hadirin anugerah. Yang Allah berikan kepada orang orang yang beriman, Allah utus seorang Rasul dari bangsa mereka. Ayatnya, ia bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakhihim. Lalu Allah dan Rasul itu tugasnya membersihkan hati mereka. Terus, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةِ Dan ketiga, dia ajarkan Al-Quran dan Hikmah atau Sunnah. Saya ingin tanya ayat-ayat Allah kepada mereka. Apa maksudnya ayat, -ayat di sini? Tanda-tanda kebesaran Allah, an Ustaz. Ya, Masya Allah. Kita catat tafsir dari Imam as Al-Imam Al-Sa'di menjelaskan, yang dimaksud ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dalam ayat ini adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Karena ayat-ayat syariah kan sudah Quran dan sunnah. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat kauniyah. Jadi eh, sunnatullah yang berjalan di alam semesta. Sunatullah yang berjalan di alam semesta. Sunatullah dalam kehidupan. Mungkin ini tidak berkaitan dengan halal haram, tapi kalau kita selisihi, kita nggak akan sukses. Kalau kita selisihi, kita akan capeknya minta ampun. Kita akan jungkir balik. Dan diantaranya adalah bahwa ucapan Uthefa bin Yaman, segala sesuatu harus dimulai dari hal yang paling kecil lalu kecil lalu berkembang berkembang berkembang menjadi hal yang besar itu sunat untuk dimanapun antum ingin melakukan perubahan mulai dari hal kecil antum ingin istri antum berubah atau ibu ibu pengen suami ibu berubah mulai dari hal kecil ingin anak anak berubah mulai dari hal kecil dan hal yang kecil ini bukan hal yang uh, kerdil Bahkan bisa jadi itu hal yang sangat mendasar, tapi disepilihkan oleh banyak orang. Kita lanjutkan penggalan yang kedua, kata Hudhifa bin Yaman, ilal musibah, kecuali musibah. Kecuali apa? Musibah. Kata Hudhifa, sahabat Nabi ini, ada pun musibah, kabirah sumnatasgur. Adapun musibah, maka awalnya besar dan dengan berjalannya waktu menjadi kecil. Jadi musibah itu kebalikan besar menjadi kecil. Vario bisa diulang, Vario? Sama Iqbal Hasan. Alhamdulillah. Kegiatan yang kedua yaitu adapun musibah awalnya besar kemudian menjadi kecil. Iya, itu sunatullah dalam musibah. Ayat kaunia Allah dalam musibah itu, Sakitnya hari pertama dengan hari ke-20 itu lebih sakit hari pertama. Sakitnya hari pertama dengan hari ke-3 lebih sakit hari pertama. Makanya tentang musibah apa kata Nabi SAW? Kepada seorang ibu yang kehilangan anaknya? Inna sabara inda sodamatil ulah. Sesungguhnya kesabaran itu Pada hentakan pertama Nabi gak mengatakan pada hentakan ke-10 Atau pada menit ke-10 Nabi bilang pada detik atau hentakan pertama Kenapa? Karena itulah puncak-puncaknya rasa sakit Puncak-puncaknya kecewaan tuh di hari pertama Puncak-puncaknya sakit hati tuh di hari pertama Puncak-puncaknya kesegihan tuh di hari pertama Maka disitulah Kesabaran sangat dibutuhkan Dan kalau kita bisa melewati Yakinlah kita bisa melewati hari kedua Kalau kita bisa melewati hari pertama Yakinlah kita bisa melewati hari ketiga Kalau kita bisa melewati hari ke-satu, ke-dua, ke-tiga Yakinlah kita bisa melewati hari ke-empat Kalau kita bisa melewati hari ke-satu, ke-dua, ke-tiga, ke-empat Yakinlah kita bisa melewati hari ke-fibat Bukannyaaktak Aberwhumpung Ayah melewati hidup ini tanpa Misalnya, tanpa Ayah jadi ya, kalau Anda mampu di sebulan ini, bulan kedua akan lebih mudah. Jadi itu itu sunnatullah. Ini makanya luar biasa ya Kurt Benjamin ya. Para sahabat tuh dia mereka ngerti sunnatullah. Mereka ngerti konsep kehidupan. Jadi yakinlah ketika seminggu pertama, dua minggu pertama bisa dijalani, itu ke depan akan lebih mudah. Itu musibah. konsep musibah selalu demikian. Makanya inna somra inna sadamutul. Kesabaran itu dihentakkan pertama. Ketika misalnya, Allah, kontrak kita gak diperpanjang, itu yang paling berat di hari-hari pertama. Berikutnya, insya Allah mudah. <tuh>, atau akan lebih mudah lagi. Akan lebih long lagi. Apalagi ketika, ketika kita memikirkan, kita, eh, bukan hanya memikirkan, kita tadaburi ayat-ayat Allah tentang musibah. Kita ingat lagi kita dapat pahala, kita dapat, Uh, pengguguran dosa kita di ditingkatkan derajatnya itu akan akan semakin mudah mudah dan mudah dan mudah kita ingat ingat pahalanya itu kayak apa sih gitu loh. ingat dosa-dosa kita akan digugurkan gara-gara cobaan ini itu akan jauh lebih kemudahan kita nah itulah uh, konsep yang kemarin kita bicarakan di pondok uh, tersebut uh, berat banget gitu loh makna yang kedua kata para ulama dari penggalan yang tadi disampaikan oleh vario tadi makna yang kedua jika sesuatu itu dimulai dari hal besar maka kedepannya akan jadi kecil dan itulah musibah itu makna yang kedua jadi sesuatu itu kalau mulainya langsung besar, itu pasti akan ada masalah. Dan akan jatuh. Akan jadi kecil, dan itulah musibah, kata para ulama. Itulah musibah. Jadi ada makna yang pertama, ada makna yang kedua. Jadi saya ulang, yang pertama tadi, kalau musibah kebalikannya dari besar ke kecil. Itu. Tapi makna yang kedua, pakai frame yang berbeda. Kalau sesuatu itu besar, ke At, maka ke depannya akan jadi kecil dan itulah musibah. Musibah itu kalau mulanya gede langsung jatuh eh, ke depannya akan jatuh itu musibah. Dan yang menariknya eh, penjelasan dari Ustaz Abu Izz, Ustaz Abu Izz salah satu ustaz senior ya dan makruf lah ya. Beliau bilang gini, Ustaz guru-guru kita dulu itu suka kasih analogi begini. Antara buah kelapa dan buah semangka. Coba kita lihat buah kelapa begitu lahir langsung tinggi. Iya ada. Ya pohon kelapa kan tinggi banget. Jadi begitu lahirnya udah udah tinggi tuh. Apa yang terjadi dengan buah kelapa? Dia dihinakan. Diawali dari ketika dia mau diambil. Gimana cara ngambil kelapa? Diputar-putar, terus diapain? Dijatohin Gak ada orang ngambil buah kelapa Begitu dapat diserahkan Seperti menyerahkan Sangsaka merah putih kan gak ada Ke orang yang ada di bawahnya Eh jaga erat-erat ya gak ada Dijatohin tuh Diampasin Habis diampasin di apain? Diangkut Cara ngangkutnya gimana Banyak orang di kampung atau di desa Cara ngangkutnya itu di apa ditusuk pakai parang terus diseret. Diseret dan dilempar lempar. Enggak ada yang megang kelapa begitu dipeluk gitu kayak meluk bayi enggak ada. Terus habis itu diapain? Dilus-lurus enggak. Kulitnya di apa di uh, di poles-poles enggak. Dicabik-cabik pakai parang, dibukakan gitu kelapa. Dicabik-cabik nih. Terus diparut, diperes. Oh, dibejak-bejak. Hancur, kasihan tu. Itulah buah kelapa, kata para ulama kita dulu, kata-kata Bezi. Beda dengan buah semangka. Lihat semangka. Lihat pohon semangka, ada yang pernah lihat pohon semangka 3 meter, enggak? Enggak ada. Pohon semangka itu kecil-kecil. Tapi dijaga sama petani semangka. Dijaga itu buah semangka dan sampai rusak terus cara dipetiknya juga pelan-pelan terus dipeluk gitu kan nggak ada pelap apa semangka yang dilempar gitu aja nggak ada semangka yang dilempar gitu semangka dia dipeluk terus dikupasnya diapa diusap-usap dibuat kincolong gitu kan kalau semangka tuh dibuat kincolong ininya kulitnya terus pas dikupas dijaga bahkan ada seni dibuat gambar-gambar apapun karena kalau udah diremok tuh semangka atau uh, apa namanya kalau di dihidangkan udah bejek-bejek enggak -bejek, ada yang mau makan semangka jadi dijaga tuh terhormat semangka karena mulai dari kecil Sesuatu yang mulai dari tinggi akan dihempaskan seperti kelapa dan sesuatu yang mulai dari Kecil, dari rendah Maka akan dimuliakan Sebuah Semangka dimuliakan Cara penyuguhannya aja dimuliakan Di hotel- hotel bintang lima Bagaimana semangka disuguhkannya gimana Bentuknya bagus-bagus Jadi itu Pelajaran kehidupan itu Bagaimana kisah dari Hulia Perbini Sikmahnya banyak Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Ya Eh uh, semoga bermanfaat, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan gak? Ya. jasa kalahir Ustaz, penjelasannya Alhamdulillah kita mendapat Alhamdulillah. banyak uh, manfaat oleh-olehnya uh, ada pertanyaan berkaitan dengan tadi Ustaz uh, kalau seandainya orang dagang berarti memang harus mulai dari kecil ya Ustaz, gak bisa besar gitu <laughs> apakah iya. memang harus mulai dari kecil atau memang bisa langsung dari besar gitu, karena kalau dari sini kan kalau dia langsung besar maka kemungkinan ke depannya bisa menjadi kecil karena dia tidak dimulai dengan proses apakah seperti itu Ustaz? Allah ya, terima kasih Jazakallah. Ya, iya. Eh nanti kita akan pelajari ya di di buku kita bahwa e, kita harus senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan Allah kata katasyawathimin secara syar'iah dan secara kauniah. Jadi sebenarnya ini materi kita bukan untuk masuk ke poin itu. Jadi, e, pertama memang itu manhad seorang muslim, apalagi talibul ilmi, itu hendaknya bersama Allah, baik secara syariah, halal haram, boleh apa enggak, maupun secara kauniyah, gitu, mulai dari kecil. Terus yang kedua, kalau mau mulai dari besar, itu enggak haram. Bagaimana tadi? Kita enggak bahas syariah, kita bicara kauniyah itu nggak haram, namun pasti ada masalah dan itu pelajaran lah gitu banyak yang ketipu karena kan orang yang mulai bisnis dari apa langsung besar dia nggak punya pengalaman dia nggak punya jam terbang lalu pasti dia akan berhadapan dengan oknum yang bikin dia ngerti ini ori ini kawe ini orang baik ini orang enggak itu kan semua pengalaman, dan e, pengalaman yang dibangun dari sebuah hal yang kecil, mungkin itu. Kalau ditanya boleh, boleh aja, tapi siap-siap resikonya, sangat tidak ideal. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana jika untuk anak-anak, laki-laki kita, mah kendaraan, modal usaha, apakah ini artinya kita tidak mendidik dia untuk memulai sesuatu dari yang kecil, Ustaz? Gimana anak laki-laki kita? Kita kita berikan ini um, seperti rumah, kendaraan, modal usaha, modal itu. Modalin gitu dari awal. Apakah ini artinya kita tidak mendidik dia untuk memulai sesuatu dari yang kecil? Iya benar. Itu, walaupun kita nggak bicara halal haram ya, kita catat ya orang-orang besar dalam agama kita itu nggak dididik di istana bahkan para sultan pun dan cara sultan itu nggak dididik di istana mereka cara mereka bagaimana mereka serahkan anak-anak mereka ke ulama lalu tinggal bersahaja di luar istana-istana mereka kapan mereka kembali ke istana mereka ketika mereka sudah menjadi rijal ketika mereka udah kuat mental udah matang udah Udah pernah ditipu dalam dalam dalam proses edukasi ya. Baru setelah itu mereka dikembalikan ke istana mereka yang penuh dengan fasilitas. Makanya kan e, Ibnul Hajj, salah satu ulama madhab manikiyah, salah satu ulama madhab manikiyah dalam kitabnya Al-Maddukhal mengatakan para ulama-ulama salaf dan para khalifah-khalifah, e, para sultan-sultan, itu setelah dipegang oleh ibu mereka, mereka akan dipegang oleh muadib. Dan ketika mereka dipegang muadib, itu bukan di istana. Bukan di istana mereka, tapi di tempat yang sederhana. Tapi kalau ditanya, emangnya haram? Ya, nggak haram. Boleh-boleh aja. Tapi bukan begitu metodenya. Sunatulohnya harus buat mereka berjuang dari nol. Makanya Nabi SAW kan sunatu, Nabi apa? Nabi punya kakek yang siap memberikan beliau fasilitas, tapi Allah gak mau. Allah justru mengarahkan ke halimah dibanding saat tanpa fasilitas, tanpa ada harta, dan disitulah Nabi tumbuh dan menjadi pengembala kambing. Mulai dari nol. Padahal fasilitas ada dari Abdul Muttalib, tapi enggak. Beliau apa namanya menawarkan jasa mengembalakan kambing ke penduduk-penduduk Nukhah sebagaimana adzki al-Sawhīh. Pertanyaan satu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. E, di luar materi bisa ya? Boleh dong buat bui mbak. E, ini pertanyaan tentang kuluk Ustaz Apakah pendapat ulama tentang masalah kuluk? Apakah ini benar-benar tidak boleh menjuluk Islamanya? Atau suami masih boleh? Atas rito istri Dengan akad dan mahar baru Ya makasih banyak Bu Ima Hulu memang terjadi hilaf Baru ulama, apakah dia talak Atau fasah Dan pendapat yang roji walau talam ta misawab. dan ini pandangan Uthman bin Affan uh, Dan Uthman bin Affan salah satu Kulafair Rashidin, dan Nabi mengatakan Alaykum bisul natiwisul nati Kulafair Rashidin ma'diin Ikutilah sunnahku dan sunnah Kulafair Rashidin khulu itu fasakh, artinya bukan talak. Kalau bukan talak, maka tidak ada satu, dua, tiga. Begitu khulu berakhir. Kalau bukan talak, berarti tidak ada bain. Kalau bukan talak, berarti boleh nikah kembali dengan akad baru. E, saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Semoga yang sedikit ini berkah dan Sekali lagi, eh, nasihat dari Hudeva bin Yaman itu sangat luar biasa, dan menjelaskan bagaimana Nabi S.A.W. juga berdakwah menekankan masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah, karena itu dalam tanda kutip masalah kecil sebelum bicara masalah-masalah besar seperti daulah, seperti ekonomi, seperti politik, dan lain sebagainya, kalau yang hal yang sederhana aja nggak bisa, gimana hal yang pelik. Mungkin itu... Semoga bermanfaat, semoga kita berjalan di atas sunatullah, semoga kita berjalan di atas ayat-ayat Allah syariah dan ayat-ayat Allah kauniyah Sebagaimana Nabi bukan hanya mengajarkan ayat-ayat Allah syariah, tapi mereka juga mengajarkan ayat-ayat Allah kauniyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh